Mitra bisnis, Jakarta lumpuh dikepung banjir yang dinilai sebagian orang lebih parah dari banjir 2007 lalu. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Logistik Indonesia, Akbar Johan. Pak Akbar, apa komentar Anda? Ya, yang paling utama adalah penetapan dari pemerintah bahwa keadaan banjir ini merupakan keadaan force major ya, artinya di luar kemampuan semua pihak karena akibat daripada banjir ini dampak dari logistik sampai ke produsen ini semuanya mengakibatkan terhentinya arus barang dan supply chain-nya sehingga apa tidak hanya dilihat daripada kerugian langsung ya tidak terdelivernya barang raw material ...atau barang jadi, baik ke pabrik maupun sebaliknya ke end user... ...atau masyarakat dalam hal ini, distributor dan segala macam. Tetapi ada dampak penalti daripada satu transaksi... ...baik itu ekspor, import maupun domestik. Pemasaran domestik dalam hal ini. Nah, penalti ini kan nilainya unlimited, mbak. Ya. Ini di luar daripada direct cost, ya dampak daripada banjir. Nah, para pelaku usaha, walaupun... Semua mata tahu bahwa ini keadaan force majeur, ya. Tetapi harus ada penetapan dari pemerintah. Bisa diikutkan dengan penetapan dari Pak Gubernur bahawa ini darurat siaga satu, gitu ya. Kalau nggak salah sampai 10 hari ke depan. Tetapi harus disampaikan bahawa ini bencana, ya. Sehingga relasi-relasi bisnis tahu bahwa nanti nggak bisa dikenakan dalam hal ini, karena kerugian langsungnya sudah terasa, gitu, Mbak. Itu yang paling utama, ya. Kedua adalah kita nggak ngelihat banjir ini secara temporer, ya. Kita nggak ngelihat banjir itu sekarang, tetapi kita lihat belakangan memang antisipasi daripada pemerintah dalam hal ini infrastruktur ya. Ini memang tidak ada yang holistik semuanya diselesaikan dengan parsial, tetapi kita ngelihat persiapan untuk mengantisipasi banjir susulan. Kalau ini sudah terjadi, tetapi bagaimana supaya tidak terjadi, kan, Pak? Jangan sampai sekarang kan dikambing hitamkan adalah jebolnya tanggul di latuh hari, hari ya mbak ya. Tetapi bukan itu. Jangan sampai fokusnya benerin tanggul latuh hari, -hari padahal kita nggak bisa cegah debit air yang masuk. Ini ya harus secara integrasi semua pihak ya. Bukan cuma dibebankan ke Pemprov tetapi di sini campur tangan pemerintah pusat yang selalu mempermasalahkan anggaran-anggaran-anggaran APBN-APBN. Tetapi tidak ada solusinya. Jadi saya sehingga melihat banjir kemarin, bahkan hari ini, tetapi bagaimana besoknya ini. Apakah kondisi banjir ini bisa dinyatakan darurat, Pak? Harus. Harus, Mbak. karena benar-benar lumpuh. Melihat banjir yang sudah merugikan banyak pihak ini, langkah pertama apa yang bisa diambil pemerintah dalam menanggulangi banjir ini, Pak? Langkah pertama memang adalah penyempurnaan kanal timur maupun barat. Di timur saya pikir sudah selesai. Baratnya ya, yang momoknya ada langgaran gitu ya. Walaupun yang paling utama adalah di sisi sektor transportasinya, tetapi multi-layer efeknya semua unsur kehidupan tersentuh. Nah, saya pikir pemprov dalam hal ini gubernur dan juga pemerintah pusat sebenarnya sudah tahu apa yang harus dibikin. Di situ ahli-ahli eh, dari tata kota, dari Pemprov, saya pikir sudah lebih daripada cukup tinggal apa eksekusinya aja Mbak kita enggak perlu lagi nunggu curah hujan besar kita enggak usah lagi nunggu musim hujan tahun depan bahkan musiman lima tahunan itu enggak usah ditunggu lagi gitu pemerintahnya gubernur udah benar harus ada terobosan tidak menunggu kondisi reda ya tetapi sudah harus ada yang dilakukan secara konkret Nah banjir kanal timur yang kita punya itu apa sudah berfungsi optimal Pak Saya pikir belum ya karena kanal timur itu kan perencanaan dari beberapa tahun yang lalu tetapi pelaksanaannya satu tahun terakhir, kanal barat belum jalan. Padahal situasional daripada dinamika alam, bahkan di dalam kota sendiri, perkembangannya kan tidak bisa diuber gitu ya. Jadi tidak ada satu negara pun yang berhasil mengatasi permasalahan kota, terutama banjir, hanya dengan infrastruktur yang tidak bisa menguber dinamika itu. Artinya tidak cukup kanal timur ke kanal barat, ya tetapi mengikuti daripada perkembangan kota itu sendiri. Yang kedua adalah, Relokasi ya, relokasi daripada masyarakat yang banyak memenuhi bantaran, sungai, segala macam ini juga harus segera mungkin dilakukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah culture ya, budaya, budaya untuk bisa disiplin, tidak membuang sampah. Ini semuanya jadi satu lingkaran, Mbak. nggak bisa parsial tadi saya bilang. Tetapi fungsi utama daripada pemerintah adalah menyiapkan dan merealisasikan infrastruktur-infrastruktur itu. Demikian Ketua Dewan Logistik Indonesia, Akbar Johan. Saya Mandariska